Assalamualaikum, Ustaz mau tanya, bagaimana mengatasi seorang istri yang selalu cemburu? Insyaallah. Ini memang matiin semua ini. Insyaallah, insyaallah, cemburu itu berlandaskan cinta. Jadi kalau seorang istri cemburu kepada suaminya, itu wajar, asalkan tidak berlebihan. Kalau cemburu sudah berlebihan jadi setan. Yang ada was was, suaminya pulang agak malam, oh kayaknya wis kawin meneng, makanya seperti itu. Apa? Enggak kan, husrut sama suaminya, ibu-ibu. Kemudian bagaimana sikap suami? Suami ketika mendapati istrinya pencemburu, dia hargai kecemburuan istrinya, diarahkan kepada yang lebih baik. Jadi jadi masalah kadang-kala -kadang istri ini cemburu sama. Keluarga suami. Cemburu sama adiknya suami. Cemburu sama ibunya suami. Itu lebih berat lagi. Itu bukan cemburu yang ada itu namanya hasud. Iri dengki. Ketika suami ngasih kepada ibunya. Apa kata istri? Kok enak ibu dikasih terus? Allahu Akbar. Itu ibu suami. Itu yang melahirkan suami. Suamimu bisa kayak gini gara-gara ibunya. Jadi bapak, bapak ketika menghadapi kecemburuan suaminya. Ia ya, dijelaskan harus dibuka. Kemudian ibu-ibu juga dikasih nasihat. tidak suka mencurigai suaminya. HP suaminya dibukain ya, suaminya lagi masuk kamar mandi diambil. Dompet suaminya dibuka, mungkin ada apa macam-macam. Itu termasuk perbuatan yang tidak hak ya. Karena hal itu akan membuat rumah tangga jadi kacau akhirnya nantinya. Tapi kalau memang sudah ada bukti, umpamanya suaminya berbuat yang tidak benar dinasehati ngobrol sama suaminya dengan cara yang baik dan kalau mau ngasih nasihat suami ibu-ibu jangan menggurui karena suami-suami di sini nggak suka digurui iya lelaki itu egois tuh jangan kalau suaminya punya salah baru datang kerja mas sini mas duduk sini ada yang ingin saya sampaikan puh Enggak seperti itu kalau mau ngomong sama suami ya, udah bikinin teh macam-macam, ambil dipijetin ya. Mas boleh saya ngomong, Mas. Ah, dengar tuh suaminya tuh. Iya, ada apa, di? Baru kasih nasehat. Insyaallah dengar seperti itu. Hadza wallahu a'lam bis-awab. kayaknya sudah